Baik. Untuk selanjutnya kita akan memasuki kelompok yang pertama dari ta'abib. Tabib ini ya. Tabib yang pertama adalah an-na'tu, na Baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik ya terhadap al-lughah al-arabiyah, ya, bahasa Arab. Karena tentunya bahasa Arab ini merupakan Salah satu cara untuk memahami Al-Qur'anul Karim dengan benar. Karena Al-Qur'anul Karim dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab. Maka tidak ada jalan yang baik yang benar ya untuk dapat memahami Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita memahami bahasa Arab dengan baik. Baik ya untuk mempersingkat waktu kita akan membahas ya kelompok yang pertama dari At-Tawabik, ya, yaitu An-Na'atun-Na'at. Baik, Na'at ad adalah Tabik yang mensifati isim sebelumnya. Ya. Na'at, sekali lagi kami ulang, Tabik yang mensifati isim sebelumnya. Jadi istilahnya dapat kita katakan Na'at itu sifat. Ya, Na'at itu sifat. Tentunya kalau sifat, dia ada yang disifati. Ya, tentunya kalau sifat, dia ada yang disifati. Baik, sebagai contoh misalnya. Ya, ja'a imamun adilun. Ya, ja'a imamun adilun. Seorang imam yang adil telah datang. Kita perhatikan. Imamun adilun. Imam yang adil. Ha, imam yang adil. Adilun, dia adalah na'at atau sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari imam. ya. Sifat dari imam. Dia mensifati kata sebelumnya. Kata apa itu? Yaitu kata imam. Nah, mengingat. Ja'a imamun adilun. Ya telah datang seorang imam yang adil, karena imam, sebagaimana yang antum semuanya ketahui, imam dia adalah sebagai fa'il, ya, pelaku. Maka dia e'arapnya eh, adalah rofa, ya, dengan jiri apa? Yaitu dengan gombah. Ya. Karena imam dia e'arapnya gomb, apa namanya? Rofa yang ditandai dengan gombah. Maka sifatnya atau nahatnya dia juga apa? Dia juga ekropnya Rafa ya ditandai dengan wemah, ya. Kita ulang jaa imamun adilun. Adilun di sini sifat dari imam, ya, sama-sama ekropnya Rafa ya. Adil penisipati siapa imam, ya tentunya dapat kita pahami. Sehingga makanya tadi kita katakan bahasanya. Di sini naat ya yang lebih umum lagi kita katakan dia adalah bagian dari tabik dia bisa kita kita kategorikan sebagai ya, ya, marfu'atul asma' ya isim-isim ya, yang ya, marfu' ya karena dia tergantung dari ya, matshubunya ya di sini matshubunya ya imam ya demikian. Baik. Kemudian contoh yang lain untuk dapat memahami pembahasan tentang naat. Kita ambilkan contoh yang lain misalnya. Tusalli muslimatun sholihah tun. Ya. Seorang muslimah yang sholihah sedang sholat Kita perhatikan muslimah. Muslimah di sini dia juga sebagai fa'il, ya, dia marfu'. Ya. Dia mempunyai sifat disifati dengan suatu kata setelahnya yaitu apa? salihah. Mengingat musliman di sini dia kedudukannya sebagai fa'il, maka bagaimana? Maka tentunya sifatnya mau tidak mau, dia juga harus ha, marfu', yaitu salihah di sini soal makanya dia diharokati dengan boma. Kenapa demikian? Karena mengikuti ya, mengikuti manutnya, mengikuti manutnya, manutnya di sini muslimah. Karena muslimah di sini dia marfu, maka soal ya nakatnya atau sifatnya juga marfu. Nah mungkin dapat dipahami. Baik, untuk selanjutnya maka ada beberapa ketentuan naat. Ya, penggunaan naat itu ada ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak naur dalam apa membuat ketentuan tentang naat sudah diatur oleh para ahli nahwu. Ketentuan yang pertama yang harus kita perhatikan tentang naat bahwanya naat harus mengikuti manut dari sisi takyinnya, nahat harus mengikuti manbut dari sisi takyinnya. Antum semuanya sudah memahami pada pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang ya, pembagian isim dari sisi takyinnya. Di sana ada isim nagyarah dan isim makrifat, sehingga bahwasanya naat itu dia harus mengikuti mankut dari sisi apa yaitu dari sisi nakirah dan ma'rifatnya si mankut. Ya, dapat dipahami ya. Apabila mankutnya dia itu apa namanya nakirah maka naatnya serta-merta dia ikut nakirah. Demikian pula apabila mankutnya dia itu ma'rifah maka serta-merta naatnya juga ikut ma'rifah. Ya. Jadi ikut Ya, ta'yin dari si mankut. Sekali lagi kita katakan apabila mankutnya itu nakirah maka na'atnya ikut nakirah. Apabila mankutnya itu ma'rifah maka na'atnya ikut ma'rifah. Karena ketentuan lafadz itu sebagaimana yang tadi sudah kita utarakan, na'at harus mengikuti mankut dari sisi ta'yinnya. Sebagai contoh, kita perhatikan misalnya contohnya Roja'a talibun mahirun. Ya. Di sini kita perhatikan talibun mahir ya, seorang mahasiswa yang pandai. Talib itu diartikan macam-macam bisa mahasiswa, bisa santri ya. Talibun mahir. Telah kembali ya, seorang mahasiswa yang pandai ya, seorang mahasiswa yang pandai telah pulang ya, telah kembali. Kita perhatikan talib dia kan marfu sebagai fa'il maka dia ada kata setelahnya yang sebagai na'atnya mahir ya, yang mensifati si talib tadi mensifati si mahasiswa tadi ya. dia sama-sama bentuknya nakirah ya, bentuknya nakirah talib di sini nakirah demikian pula mahir dia juga makira nah, karena ketentuannya sama-sama dari sisi ta'yinnya. Lain ceritanya apabila kita rubah. Misalnya kita perhatikan contoh yang kedua. Ya, raja'a at-thalibu al-mahir. Ya. Di sini kat-thalib al-mahir di sini kan bentuknya al-ma'rifah ditandai dengan al-alif wal lam. Maka manakala Fakelnya, yaitu di sini diwakili oleh at Ahlulb, dia keduanya makrifat, maka naatnya, ya, maka dia juga harus makrifat. Ya. Demikian, ya, ini yang pertama diingat-ingat bahwasanya naat harus mengikuti manco dari sisi takjinya. Kaya so, kemudian ketentuan yang kedua apa? Ketentuan yang kedua bahwasanya naat harus mengikuti mankut dari sisi adat atau jumlahnya. Maksudnya di sini bahwasanya naat itu harus mengikuti si mankut dari sisi apa? dari sisi mufrad, musanna, atau jamak, ya. Apabila mankutnya dia mufrad, ya harus naatnya dia harus mufrad. Demikian pula apabila musanna atau atau jamak, ya. Kita ambil contoh masih kita kalimatnya kita bawakan yang sama, supaya ya, dapat dipahami dengan baik. Contohnya misalnya rojaat talibun mahzirun. Di sini taalib, di sini bentuknya mufak tunggal, ya tunggal, ya seorang ya, seorang mahasiswa yang bandel telah kembali, telah pulang, ya di sini bentuknya mufak. Maka mahzirun juga. Mufroq, nanti ya, semuanya juga kami kira sudah ya, memahami tentang pembagian isim dari sisi hadat ya di sana ada apa ada mufroq, musanna dan jamak dan tentunya perlu diingat kembali tentang bagaimana pembentukan isim musanna, bagaimana pembentukan isim jamak dari mufroq ya Insya Allah ya, sudah dapat dipahami kalau agak sedikit. Lupa bisa dimuat roja'ah kembali Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya Baik Contoh yang lain misalnya Roja'ah talibani ma'hirani Nah, Kalau ini adalah bentuknya musanna ya, Ditambah dengan Alif wan'lun ya, Ada tambahan alif wanlun. Ya. Demikian pula karena Dia bentuknya musanna Sebagaimana yang kita utarakan Maka na'atnya juga harus mengikuti Man'utnya dari sisi adat Dari sisi jumlah Karena soalibani ini musanna ditandai dengan alif, wal, uh, alif wanun, maka nahatnya mahironi. Ya, dia juga harus bentuknya musanna ya, atau double. Ya. Dua orang mahasiswa yang pandai ya, telah kembali. Saya untuk menyempurnakan contoh, kita bawakan contoh yang bentuk jamak kita bawakan contoh yang bentuk jamak rojaa tulla mahirun nah tulla ini bentuk jamak dari ta'leq ya bentuk jamak tafsir ya jamak yang tidak beraturan ya kita perhatikan tulla dia bentuknya jamak ya jamak tafsir. Jadi sudah kita sebutkan. Maka na'atnya sifatnya juga harus bentuknya jamak. Ya, bentuknya jamak yaitu mahirun. Kalau jamak di sini kita jadikan dia jamaknya jamak muzakkar salim dengan ditambahi apa? wawu dan ba'u dan nun. Nah, intinya apa bahwasanya ketentuannya itu na'at harus mengikuti mankhud dari sisi Jumlahnya, adatnya mengikuti manqot dari sisi mufrad, musanna atau jamaknya. Baik, kemudian ketentuan yang ketiga, ketentuan yang ketiga bawasanya naat harus mengikuti manqot dari sisi nauf atau jenisnya. Kami kira antum semuanya juga sudah. -sudah uh, memahami ya tentang pembagian isim dari sisi jenisnya. Ya, di sana ada yang diistilahkan dengan isim muzakkar ataupun isim muannas, ya. Demikian ya, nanti bisa dilihat kembali pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dan tentunya bagaimana cara ha eh, Pembentukannya semacam itu. Baik, sebagai contoh misalnya, kita masih ambilkan contoh yang eh, sebelumnya untuk sekali lagi untuk mempermudah pembahasan kita, ya, supaya tidak terpecah-pecah pembahasan kita. Contohnya misalnya rojaa taalibud maahirin. Di sini taalib dia bentuknya adalah muzakkar. Bentuknya apa? Muzakkar, masih Maka mahirun Dia juga bentuknya muzadkar Karena mengikuti apa? Si, si mankutnya Maksudnya talib dia muzadkar Maka demikian pula Nakatnya yaitu mahir Dia juga harus muzadkar Lain kasusnya apabila Contohnya kita rubah, kita, kita jadikan bentuk mu'anas Kita jadikan bentuk mu'anas Contohnya misalnya Roja'a tolibatun mahirun ya. Roja'a tolibatun Ma ya, mahasiswanya kita Rubah jadi Mahasiswi, kita tambah dengan Takmar ya, tak? Nah, Ini kalau Kasusnya demikian, maka mau tidak mau Naatnya juga harus mengikuti si Si mantu, dia juga harus Bentuknya mu'annas Makanya bentuk naatnya Juga kita tambah dengan Takmar butoh untuk menandai Dia bahwasanya dia adalah Bentuk mu'annas ya, Intinya seperti itu Betentuan-ketentuan na'at Yang tentunya Cukup mudah bagi kita untuk dapat kita Fahami, Alhamdulillah